Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Rasa PM Dimanapun anda berada Senang sekali saya dapat menjumpai anda kembali Dalam acara SDS Sahabat dan Solusi Pada pagi hari ini Mudah-mudahan hari ini kita lebih baik dibandingkan kemarin Dan insya Allah Hari esok jauh lebih baik dibandingkan hari ini Our today is better than yesterday And tomorrow will be better than today Insyaallah pagi ini kita kembali melanjutkan kajian kita tentang manusia pilihan. Marilah kita menjadi manusia pilihan Allah, bukan sekadar menjadi manusia pilihan manusia lain. Dan kita sudah membahas berapa pertemuan yang lalu yaitu dua nilai yang telah atau yang telah dibahas pada kesempatan kemarin adalah dua nilai yaitu pertama adalah kemandirian, kemudian yang kedua adalah kebersihan. Kita akan sambung dengan Dua nilai yang berikutnya Seluruhnya ada enam nilai yang harus kita Tumbuhkan dan kita wujudkan dalam kehidupan Kepribadian kita sehingga menjadi manusia-manusia Pilihan Allah subhanahu wa ta'ala Setelah menjadi Seorang pribadi yang mandiri, tidak tergantung Pada siapapun, kecuali hanya tergantung kepada Allah Kemudian yang kedualah, membersihkan diri kita Dari segala macam kotoran dan maksiat Kita masuk kepada Dua nilai yang berikutnya Yaitu Tulus dan pasrah Sahabat RSFM Kata tulus Disitilahkan di dalam Al-Quran Dengan ungkapan ikhlas Apa itu ikhlas? Al-ikhlas Atanqiatu minat tawa'ib Yang disebut ikhlas itu adalah Bersih dari segala macam kotoran-kotoran Kalau kita umpamakan Sebuah emas Ikhlas itu bagaikan Emas 24 karat Bukan emas yang imitasi Bukan emas yang palsu Bukan emas yang dicampur Tapi emas yang murni 24 karat Dan semakin murni Emas yang kita miliki Maka harganya pun akan semakin mahal Begitupun dalam kepribadian kita Semakin kita tulus dan ikhlas Maka nilai kita Di mata Allah Dan juga di mata manusia pun akan semakin meningkat tapi sebaliknya ketika kita tidak tulus Justru nilai kita di mata Allah dan di mata manusia akan turun Marilah kita mencoba untuk membangun sebuah keikhlasan dan ketulusan Bagaimana cara kita mengukur Apakah saya ini sudah ikhlas, sudah tulus atau belum? Ada beberapa parameter atau beberapa aspek Yang bisa menjadi tolak ukur Apakah hari ini saya sudah ikhlas atau belum Yang pertama Orang yang ikhlas itu tidak pernah menyesal Terhadap apa yang diberikan kepada orang lain Saya ulang sekali lagi Orang yang ikhlas itu tidak pernah menyesal Terhadap apa yang telah diberikan kepada orang lain Mungkin Anda masih ingat Ketika Anda Menjadi seorang guru, dosen atau pengajar Anda menyampaikan ilmu kepada orang lain Dan orang yang Anda sampaikan ilmu itu ternyata menjadi orang yang sukses Yang kesuksesannya melebihi Anda Kemudian Anda mengatakan Wah ternyata saya rugi Lantaran saya mengajari dia ternyata dia lebih sukses daripada saya Kata-kata yang semacam ini menunjukkan bahwa Anda tidak ikhlas Harusnya di situ Anda berbahagia dan berbangga Karena Anda mampu mencetak orang yang jauh lebih sukses dibandingkan diri Anda sendiri Berarti ilmu Anda sudah menjadi barokah Atau ketika Anda memberikan suatu bantuan, sedekah atau infak Kepada orang yang membutuhkan Ternyata akibat sedekah dan bantuan yang kita berikan kepada mereka Membuat mereka bisa keluar dari keterpurukan Dan Anda menyesal kenapa membantu mereka Anda tidak tulus Ketika Anda melihat teman sekerja Anda mempunyai prestasi yang lebih baik Karena selama ini dia sebagai pegawai baru selalu bertanya kepada Anda dia telah memandang anda sebagai seorang mentor Sebagai seorang pelatih Anda ajari dia ternyata Dalam promosi jabatan Dia yang lebih dulu dipilih oleh pimpinan Anda mengatakan Kenapa ya saya dulu membantu dia Akhirnya dia lebih sukses dibandingkan saya Dia lebih naik karirnya dibanding saya Berarti anda enggak ilas Jadi tulus itu adalah Tidak pernah menyesal apa yang diberikan kepada orang lain yang kedua Orang yang ikhlas dan tulus itu adalah orang yang tidak pernah Melihat lagi apa yang diberikan pada orang lain Sering saya mengucapkan dengan istilah Do it and forget it Kerjakan dan lupakan Karena kata Nabi Muhammad SAW Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah Sedekalah kalian Seolah-olah tangan kirimu tidak melihat Sedekah dengan menggunakan tangan kanan Sampai seolah-olah tangan kiri itu tidak melihat Untuk menunjukkan betapa kita Sangat khawatir Perbuatan yang kita lakukan ini Bisa menjurus kepada Satu sikap ria Tidak ikhlas atau tidak tulus Itu yang kedua Kemudian yang ketiga Orang yang ikhlas itu Bisa ditandai dengan Satu ciri Mereka itu orang-orang yang follow the process Not get The result. Dia bukan orang-orang yang sekedar ingin menikmati hasil Tetapi orang yang selalu mengikuti sebuah proses Orang ikhlas akan jauh lebih sabar dalam mengikuti proses Ketimbang terburu-buru atau tergesa-gesa mendapatkan hasil Karena dia yakin setiap proses dan kesabaran ketekunan yang dia lakukan Akan berbuah pada hasil yang bagus Hasil yang maksimal Allah akan selalu melihat perbuatan hamba-hambanya Allah mendengarkan apa yang menjadi keluhan hambanya. Itu yang ketiga. Dia tidak mengejar hasil, tetapi dia justru mengikuti sebuah proses. Karena memang itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa kulik malu, wasallahu amalakum, walid rosulihii, walid mu'minin. Surat At-Taubah ayat 105. Berbuatlah kalian. Nanti Allah, Rasul, dan orang beriman yang akan memberikan evaluasi dan penilaian kepada kita. Jadi sekali lagi, sahabat Rasif kita tugasnya adalah wajib berusaha, tapi tidak wajib berhasil. Sebab banyak kita menemukan orang-orang yang berusaha, tapi tidak semuanya itu berhasil. Karena memang hasil itu yang menentukan bukan kita, itu adalah wilayah otoritas Allah Subhanahu Wa Taala, wilayah prerogatif Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya Allah kalau kita jalani semua proses itu, walaupun harus bertahun-tahun, berbulan-bulan. Insya Allah keikhlasan itu akan mengantarkan kita Pada satu kemenangan dalam bentuk yang berbeda Yaitu kemenangan pahala Oke okay, kita tidak mendapatkan Apa yang kita inginkan di ujungnya Tapi yakinlah dari mulai langkah pertama Sampai langkah terakhir Itu akan ditan, di, dinilai oleh Allah Akan diganjar oleh Allah Dengan satu pahala yang berlipat ganda Jadi sekali lagi sahabat Fem, Kita dalam bekerja dengan Ikhlas dan tulus itu adalah kita tidak mengejar hasil tapi kita fokus pada proses. Kemudian yang keempat, untuk bisa mengukur apakah kita sudah ikhlas atau belum. We work based on mission not just commission. Kita bekerja itu bukan didasarkan oleh komisi tapi oleh misi. Bukan oleh fulus tapi tulus. Tentu saja kita sebagai seorang manusia Kita juga tidak bisa berpura-pura bahwa setiap orang membutuhkan uang Setiap orang membutuhkan komisi Setiap orang membutuhkan insentif Setiap orang membutuhkan bonus Saya setuju dan saya sepakat Tetapi prioritas kita pertama di dalam bekerja Bukan mengejar bonus Bukan mengejar komisi Tapi lakukan misi Kedepankan misi kita On mission dulu sebelum on commission Kerana bagi saya yang namanya komisi itu adalah Akibat dari kita bekerja Kalau kita menjalankan misi ini dengan sepenuh hati Maka otomatis komisi itu kita akan dapatkan Tanpa harus dituntut Seperti orang yang bekerja di suatu perusahaan Untuk bekerja di suatu kantor Gaji itu bukan Bukan satu tuntutan yang harus kita kejar Tapi itu adalah merupakan konsekuensi dari kita bekerja Maka sudah sepantasnya lah Kalau kita bekerja Kita mendapatkan satu Gaji Begitupun dalam kehidupan Kita lakukan saja Nanti otomatis Komisi itu akan datang dengan sendirinya Baik sahabat RASFM Kita akan kembali Melanjutkan nilai yang berikutnya Setelah pesan-pesan berikut ini Sahabat RASFM Kita kembali melanjutkan Pembahasan kita Menjadi manusia pilihan Kita sudah Membicarakan tentang Bagaimana sebaiknya kita harus ikhlas dan tulus Dalam menjalani hidup ini Ada empat parameter Yang pertama adalah Tidak pernah menyesal apa yang telah diberikan pada orang lain Kemudian yang kedua Tidak pernah melihat apa yang sudah diberikan pada orang lain Kemudian yang ketiga adalah Fokus pada proses bukan mengejar hasil Dan yang keempat adalah Kita sudah bahas tadi Kita bekerja berdasarkan misi Bukan berdasarkan komisi Karena komisi itu adalah konsekuensi dari sebuah pekerjaan Dan Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengajarkan pada kita Lewat sebuah falsafah yang selalu kita baca dalam 17 kali dalam sehari semalam, ia kena buduah, ia kena stain. Kita minta tolong kepada Allah akan terjadi setelah kita melakukan ibadah. Jadi kita tunjukkan ibadah kita kepada Allah subhanahuwataala. Nanti insya Allah segala macam permohonan dan permintaan kita akan dikabulkan oleh Allah subhanahuwataala. Jangan sampai nanti kita memahami ayat ini secara terbalik dalam kehidupan, ia kena stain, wahai kena buduah. Kita selalu saja minta fasilitas dan minta bonus kepada Allah Tetapi sementara kita tidak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu SWT Lakukan ibadah nanti otomatis Ganjaran Allah akan berikan Bukan satu yang harus kita tuntut dan kita tagih Karena Allah akan selalu memenuhi janjinya kepada kita Begitupun dalam kehidupan Kerjakan misi Anda Dan setelah misi ini berhasil Maka komisi itu akan datang dengan sendirinya Kemudian manusia pilihan juga mempunyai sifat atau value pasrah Kalau di dalam bahasa Quran itu tawakal Secara luah atau secara bahasa tawakal adalah kita telah mewakilkan segala hasil yang ingin kita raih kepada Allah Tawakal memberikan semua itu sepenuhnya kepada Allah setelah melewati satu proses ikhtiar yang optimal baru kemudian di situ ada proses tawakal Di dalam Al-Qur'an kita menemukan ada dua ayat yang saling menunjang, saling bersinergi. Yang pertama disebutkan di dalam Al-Qur'an surat At-Taghabun ayat 16 di mana Allah berfirman A'udzubillahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Fattakullah mastata'atum Bertakwalah kamu kepada Allah Mastata'atum Yang kita fahami di sini adalah Bertakwa kepada Allah seoptimal mungkin Semaksimal mungkin Sampai melewati batas Maksimal Kalau dalam sebuah grafik Dia sudah mencapai titik yang tertinggi Titik kulminasi Kita kerahkan Segala daya upaya Results kita Sumber daya kita Fikiran, tenaga Biaya, waktu dan segala macam Dikerahkan Untuk mencapai hasil yang paling tinggi Setelah itu Kita serahkan kepada Allah Subhanahu SWT La yukallifullahu nafsan illa usaha Surah Al-Baqarah 286 Setelah mencapai satu titik yang maksimal Istilah berlaku Satu ayat Allah sesungguhnya tidak akan membebani Seseorang kecuali menurut kesanggupannya Jangan kita memahami Ayat ini secara terbalik. Kita belum melakukan apa-apa, kita belum berusaha yang optimal, kemudian kita mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini membuat kita menjadi tidak bersemangat, membuat kita menjadi tidak antusias dalam menjalani hidup ini. Berusaha keras sampai pada titik yang paling tinggi, setelah itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya tawakal itu adalah satu titik batas akhir strength, kekuatan kita yang tidak mungkin lagi bisa ditembus kecuali dengan kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala dan disitu Allah akan melihat sudahkah kita mengerahkan seluruh daya upaya kita untuk mencapai titik yang optimal itu atau belum terkadang kita baru menggunakan 10% dari kekuatan kita ada yang 20%, ada yang 50% tapi pertanyaannya adalah sudahkah Anda Menggunakan potensi, menggunakan kekuatan yang ada dalam, duru, dalam tubuh kita 100% Ternyata belum semuanya kita lakukan Karena kalau kita bisa memusatkan kekuatan kita menjadi 100% Menjadi titik yang paling tinggi Insya Allah Banyak hal-hal luar biasa yang akan terjadi di sekeliling kita Dalam kehidupan kita Baik itu kehidupan pribadi kita, rumah tangga kita, ataupun bisnis dan karir kita Tapi banyak di antara kita yang sudah mengklaim Mengerahkan kekuatan 100% Sebenarnya bukan 100% Mungkin baru 30% Atau paling hebat 60 atau 50% Mari kita mencoba untuk membuat Satu skala tertinggi Di dalam Berusaha atau berikhtiar Karena kalau kita lihat dalam kehidupan ini Allah sudah menetapkan yang namanya kausalitas Sebab akibat kata Rasulullah menjadah-wajadah Barang siapa dia mencari Dia pasti dapat Barang siapa dia berusaha Dia akan dapatkan apa yang dia usahakan No saving, no spending Orang yang tidak pernah menabung Dia tidak akan pernah me bisa mengambil Tidak pernah menanam Tidak akan bisa menuai Begitupun kita dalam kehidupan ini Berusaha optimal Sudah pada titik tertentu Titik batas akhir Barulah kemudian kita bertawakal kepada Allah Kenapa tawakal menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan Satu kalau kita hanya memiliki konsep usaha keras. Apa yang disebut dengan kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas dan segala macam istilah yang ada, tapi kalau tidak ditambahkan dengan satu kata tawakal, itu akan mengantarkan diri kita menjadi orang yang takabur dan sombong. Seolah-olah kita bisa merubah sesuatu itu dengan tangan kita. Seolah-olah kita bisa merubah segala sesuatu itu dengan dengan pikiran kita. Dengan kekuatan kita. Maaf sahabat SFM Tidak semua dalam kehidupan ini Bisa kita kendalikan Anda perlu bukti? Baik saya akan buktikan Berapa usia anda sekarang? Mungkin ada yang 20 tahun Ada yang 30 tahun, mungkin ada yang 40 tahun Bahkan ada yang 60 tahun Pertanyaan saya, apakah anda bisa Mengendalikan usia anda? Atau dengan kata lain Saya ingin bertanya Apakah anda bisa menunda Atau memajukan usia anda? Tidak Oke okay. Pertanyaan kedua Apakah anda sanggup Tidak menutup mata Selama 24 jam Karena biasanya yang namanya manusia itu akan mengalami rasa ngantuk Ingin tidur Terlalu lelah dan terlalu capek dia ingin tidur Mengistirahatkan tubuhnya Memejamkan matanya Apakah ada di antara Anda yang bisa mengendalikan mata Anda tetap terbuka terus-menerus tanpa berkedip selama 24 jam? Ternyata tidak bisa. Anda pernah mengalami sakit? Kita semua pernah mengalami sakit. Tapi apakah Anda bisa kendalikan supaya sakit itu tidak datang pada diri Anda? Ternyata tidak bisa. Anda pernah muda dan sekarang setelah telah menua Apakah Anda bisa mengembalikan lagi kulit Anda seperti sewaktu remaja dulu? Tidak bisa. Jadi begitu banyak keterbatasan-keterbatasan yang dibuat oleh manusia dan kita tidak bisa kendalikan. Jadi sangat tidak benar kalau kita meyakini bahawa semua yang ada dalam hidup ini bisa dikendalikan oleh tangan kita. Ternyata ada tangan lain yang menguasai hidup kita, yaitu tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus membagi porsi sekarang. Ada porsi yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia, tapi ada porsi yang harus dilakukan oleh tangan Allah, tangan Tuhan. Jangan semua porsi itu kita ambil. Berarti anda sudah mengambil porsi Tuhan. Kalau anda sudah mengambil porsi Tuhan, berarti anda sudah bukan manusia lagi. Anda sudah menuhankan diri anda. Bahkan anda ingin mesejajarkan diri anda dengan dengan Allah Subhanahu Wataala. Di situ anda akan gagal dalam perjalanan hidup. Jadi tawakal itu diperlukan Karena supaya kita tidak terjebak Kepada satu penyakit kesombongan Yang kedua Dengan adanya konsep tawakal di dalam Islam Dengan adanya konsep tawakal dalam kehidupan Membuat setiap orang itu akan berusaha Melakukan segala satu itu dengan Kecepatan yang tinggi Dengan power yang maksimal Dengan energi yang besar Big energy Speed yang high speed Kemudian juga maksimum power Ibaratnya kalau di dalam pesawat terbang Untuk untuk sebuah pesawat terbang itu bisa take off Dia memang memerlukan syarat Kecepatan yang tinggi Power yang besar Bahan bakar yang banyak Itu suatu syarat yang tidak bisa ditawar Sekali saja satu syarat itu tidak dipenuhi Maka pesawat itu akan tidak akan berhasil take off. Dia tidak akan berhasil take off Dia akan gagal take off Begitupun dalam kehidupan Kata tawakal menunjukkan bahwa kita harus memaksimalkan kecepatan kita dalam bergerak, kita harus memaksimalkan power kita, kekuatan kita, kita juga harus memaksimalkan daya tahan kita, stamina kita, sehingga setelah sampai pada titik yang paling puncak, disitulah kita mempunyai sikap tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, dengan adanya kata tawakal membuat kita itu menjadi pribadi-pribadi yang optimis. Bukan pribadi-pribadi yang pos, pesimis Tidak mudah putus asa Kenapa? Anda tidak punya beban, kenapa? Tidak semua itu semua harus dikerjakan oleh kita Ada bagian yang Allah kerjakan Maka anda jangan sampai Sungkan, jangan sampai anda malu Untuk membuat tujuan-tujuan besar dalam hidup anda Mimpi-mimpi besar, cita-cita besar dalam hidup anda Mungkin anda tidak bisa mencapainya dengan tangan anda tapi jangan lupa Karena anda punya mimpi dan tujuan yang besar Sehingga Allah punya alasan Untuk ikut campur tangan dalam urusan anda Maaf tanpa bermaksud meremehkan dan merendahkan Permohonan anda selama ini Anda punya hanya punya keinginan yang kecil Keinginan yang tidak pendek Maka Allah tidak punya alasan untuk membantu anda Tapi sebaliknya Kalau anda punya tujuan-tujuan yang besar Sangat rele relevan dan sangat realistis Kalau Tuhan ikut campur tangan dalam urusan Anda Seperti apa? Kita akan sambung setelah pesan-pesan berikut ini Sahabat RSFM Kita masih dalam bahasan tentang menjadi manusia pilihan Dalam sifat yang keempat Yaitu pasrah Setelah tulus dan pasrah Tadi sudah saya jelaskan Pasrah itu mengantarkan kita menjadi orang-orang yang tidak sombong Kemudian pasrah itu mendorong kita untuk memaksimalkan seluruh kekuatan Kemudian yang ketiga dengan adanya tawakal membuat kita tidak pernah pesimis, kita selalu optimis, selalu punya cita-cita dan mimpi besar. Sesuatu yang besar membutuhkan energi yang besar juga, dan kita punya batasan. Dan pada saat over limit, disitulah Allah punya alasan untuk campur tangan dalam urusan kita. Saya beri satu contoh. Anda punya usaha. Usaha Anda ini punya omset 100 juta Dan Anda ingin melipat gandakan omset ini menjadi 1 triliun Kenapa harus 1 triliun? Karena dengan 1 triliun ini Anda bisa menganggarkan infak dan sodakoh Untuk mendirikan sebuah sekolah Untuk para duafa misalnya Dan itu membutuhkan dana yang tidak sedikit Harus ada subsidi setiap tahunnya Misalnya sebutlah 10 miliar anda punya satu keinginan kuat untuk mencapai kesana Tetapi kita juga menyadari Kita punya kemampuan yang terbatas Keinginan kita tanpa batas Tapi kemampuan kita kadang-kadang terbatas Pada saat Anda berdoa kepada Allah Ya Allah Bantu saya Allah Bantu saya agar usaha ini barokah Karena saya bernazar Kalau usaha ini barokah, berkembang Maka sebagian dari modal keuntungan ini saya akan gunakan untuk membangun sekolah Untuk anak-anak yang tidak mampu Akan lahir generasi-generasi Baru yang berkualitas Dan itu membutuhkan Subsidi dana Ya Allah bantu saya Pada saat Anda punya tujuan besar Anda merasa punya alasan kuat untuk meminta kepada Allah Sebab Anda tidak bisa kerjakan sendiri Anda minta tolong kepada Allah Agar bisa menyelesaikan ini perso perso persoalan Tawakal Berarti selanjutnya 1 triliun itu Bukan menjadi tugas Anda Allah yang campur tangan di dalam urusan ini Dan ketika Allah Campur tangan dalam urusan anda Maka tidak ada kata mustahil Bagi Allah subhanahu wa ta'ala Segala satu itu sangat mungkin bagi Allah Pasrah Pasrahkan diri kita kepada Allah Maka datanglah Pertolongan Allah Jangan pesimis Terus optimis dalam hidup ini Sehingga mendatangkan Pertolongan-pertolongan Allah satu demi satu saya banyak menemukan orang-orang yang seperti ini dalam hidupnya Dan banyak keajaiban Yang juga terjadi dalam kehidupan mereka Munculnya keajaiban itu bukan karena kepandaian mereka Karena pengalaman yang mereka miliki Karena kerja keras yang mereka lakukan Bukan, tetapi Itu sebagai akibat dari konsep tawakal yang dia miliki Dia sadar bahwa itu semua keajaiban terjadi karena Allah subhanahu wa ta'ala yang jadi pertanyaan adalah Bagaimana caranya Kita bisa Menarik peraturan Allah Bagaimana caranya kita mengajak membujuk, Merangkul Allah Untuk intervensi dan campur tangan Dalam urusan kita Sahabat RASFM Ada beberapa hal yang harus kita lakukan Yang pertama Berusahalah merubah cara berpikir anda selama ini Menduduh pada satu cara berpikir yang baru Kalau dulu anda selalu berusaha untuk memuaskan suami Memuaskan istri, memuaskan anak, memuaskan orang tua Memuaskan konsumen, memuaskan investor Memuaskan mitra bisnis, memuaskan guru, memuaskan murid Sekarang kita rubah pemikirannya Bukan memuaskan manusia, memuaskan Allah Bukan customer satisfaction Bagaimana kita berusaha untuk Menuju kepada God's satisfaction Kita hidup ini bukan sekadar memuaskan manusia Anda harus belajar juga bagaimana cara memuaskan Allah Walaupun Allah tidak butuh itu semua Tetapi Allah melihat Dari sekian banyak hamba-hambanya ini Siapa yang berusaha untuk Memberikan apresiasi Memberikan penghargaan terhadap nikmat yang sudah diberikannya kepada kita. Puaskan Allah. So, kita nanti akan ada satu titik di mana kita harus memilih antara memuaskan manusia atau memuaskan Allah. Kalau kita hanya memuaskan manusia, kita hanya mendapatkan keuntungan secara duniawi. Tapi pada saat kita memuaskan Allah, maka kita akan dapatkan dua keuntungan keuntungan duniawi dan keuntungan ukhrawi. Tentu kita akan memilih memuaskan Allah. Bagi Anda yang sudah berumah tangga, sekarang tidak lagi berpikir bagaimana memuaskan suami atau memuaskan istri. Bagaimana kita memuaskan Allah dalam rumah tangga kita sehingga mendatangkan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah, baiti jannati rumahku surgaku. Buat Anda seorang mahasiswa, puaskan Allah. Bukan sekadar memuaskan dosen atau memuaskan teman-teman satu kelas. Dengan anda memuaskan Allah Maka segala perjalanan menuju ilmu itu akan menjadi lebih mudah Kerana Allah akan bantu kita Ketika anda berusaha atau berbisnis Tidak sekadar memuaskan konsumen Memuaskan pelanggan Tapi memuaskan Allah Sehingga usaha menjadi barokah. Ketika anda bekerja sebagai seorang profesional di perusahaan Anda bukan sekadar memuaskan karyawan Memuaskan pimpinan Tapi memuaskan Allah kerana ketika Allah Allah puas Maka karir yang inginkan akan lebih mudah dicapai Itu yang pertama Puaskan Allah sehingga nanti memancing adanya intervensi Allah terhadap diri kita Jangan pernah kita melakukan satu usaha Satu tindakan yang hanya semata-mata memuaskan manusia tapi tidak memuaskan Allah Sebab banyak bisnis yang memuaskan manusia tapi tidak memuaskan Allah boleh jadi dia dapatkan keuntungan tetapi dia tidak dapatkan barokah. Barokah hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Tidak bisa diberikan oleh manusia. Keuntungan bisa. Jadi mulai sekarang kita berubah cara berpikir bukan sekadar memuaskan manusia tapi sebagaimana kita memuaskan Allah Subhanahu wa Alangkah indahnya dalam sebuah rumah tangga, alangkah indah dalam sebuah perusahaan, alangkah indah dalam sebuah usaha, bisnis dan alangkah indah dalam sebuah negara dan bangsa. Ketika semua orang-orang ada di dalamnya Berlomba-lomba Untuk memuaskan Allah Luar biasa Maka yang terjadi adalah Baldatun tayyibatun Warabbun khafur Lafathahna alaihi barokati minasamai wal Akan dibuka barokah Langit dan bumi Itu yang pertama Kemudian yang kedua Agar Memancing intervensi Campur tangan Allah kepada kita Apa yang harus kita lakukan? Meningkatkan kapasitas Meningkatkan kapasitas kita Karena tidak mungkin Allah memberikan Sesuatu yang lebih besar Sementara kapasitas yang kita miliki kecil Kalau kita punya gelas ukuran kecil Kemudian dituangkan air terlalu banyak Maka dia akan tumpah tapi kalau kita punya gelas ukuran besar, dituangkan air satu liter pun masih bisa menampung. Gelas itu adalah kapasitas kita, dan air itu adalah sukses yang ingin Allah berikan pada kita. Tidak akan mungkin sukses besar itu diberikan kepada seseorang yang kapasitasnya rendah. Nanti akan menjadi senjata makan Tuhan bagi dirinya. Jadi berlaku rumus di sini. Low capacity, low success. Sukses kecil hanya akan diberikan kepada orang-orang berkapasitas kecil. Tapi kalau anda ingin mempunyai kesuksesan yang besar, big success, maka anda harus mengupgrade, meningkatkan, melipat gandakan kapasitas anda. Ketika anda sudah sampai pada satu level high capacity, sudah selayaknya lah Allah intervensi di dalam urusan anda. Sehingga akan mendapatkan high sukses atau big success, sukses yang besar Ketika anda sudah memiliki kapasitas Dalam suatu konteks keluarga misalnya Anda mempunyai kapasitas untuk memiliki anak lebih dari satu Maka Allah akan memberikan Tunjukkan kepada Allah bahwa anda punya kemampuan Punya kapasitas lebih dari anak satu Sehingga anda punya kemampuan itu Subhanallah. Itu cara kita memancing intervensi Allah dalam kehidupan. Upgrade your capacity. Tingkatkan kapasitas anda. Bagaimana cara meningkatkan kapasitas? Belajar dan cari pengalaman. Belajar sebanyak mungkin, cari ilmu dan cari pengalaman sebanyak mungkin. Dan satu lagi, orang itu bisa mendatangkan intervensi Allah Subhanahu Wataala saat dia berdoa. Jangan pernah remehkan dan abaikan Pentingnya sebuah doa Nanti kita akan lihat Bagaimana doa yang efektif yang bisa menghadirkan intervensi Allah SWT Kita akan sambung setelah pesan-pesan Sahabat Rasa FM Kembali lagi kita lanjutkan kajian kita Menjadi manusia pilihan Kita sudah membahas tentang tulus dan pasrah. Tadi saya sudah menjanjikan. Bagaimana doa yang seperti apa yang efektif untuk bisa menghadirkan intervensi Allah kepada kita, campur tangan Allah kepada kita. Seperti yang sudah saya katakan tadi, kita harus punya doa doa yang besar, punya doa doa yang bersejarah, punya doa doa yang maksimal dan optimal di dalam memohon kepada Allah subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sudah ajarkan kepada kita. Begitupun juga yang diterangkan di dalam Al Quranul Karim. Kita bisa ambil beberapa contoh diantaranya. Dalam surat Al-Furqan misalnya Ayat 62 Allah berfirman Allah ajarkan kepada kita sepatu doa Rabbana Hablana min azwajina Wa zuriyatina kurta'ayun wajalna ja lil muttaqina imama Saya mau ambil kalimat yang akhir wajalna ja lil muttaqina imama Dan jadikanlah kami pemimpin Untuk orang yang bertakwa Menjadi orang bertakwa itu sudah menjadi, Mencapai puncak dari kehidupan Maka setiap ada kata ibadah selalu diujung la alaikum taqwaun la alaikum taqwaun agar kalian bertakwa inal mutakinafijan nati maoyun sesungguhnya orang bertakwa itu surga sudah pasti tetapi masih ada satu level di atasnya wajah allah limutakinah kita menjadi pemimpin untuk orang yang bertakwa ini satu doa yang memiliki dua lompatan lompatan pertama jadi orang bertakwa doa untuk menjadi orang bertakwa lompatan kedua menjadi pemimpin orang bertakwa luar biasa ini doa yang sangat Optimis. Kita untuk mencapai takwa saja tidak mudah Apalagi menjadi pemimpin orang bertakwa Lebih sulit Tapi insya Allah dengan kita memanjatkan doa ini kepada Allah Akan memancing Allah ikut campur tangan dalam urusan kita Kita punya keinginan yang kuat Kita punya kesungguhan Untuk mencapai itu Maka Allah akan membantu kita untuk Mewujudkan apa yang telah kita doakan Karena doa itu merupakan harapan dari seorang hamba kepada Allah Sebuah keinginan sebuah keluhan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu SWT Atau kita bisa lihat juga di dalam satu doa yang dijalankan Rasulullah SAW Selalu dibaca terutama pada saat bulan Ramadan karena doa ini doa yang sangat luar biasa Allahumma inni as'aluka ridoka wal jannah Wa na'udzubika min sakatika <San> wal nar Ya Allah aku meminta ridomu dan surgamu, dan jauhkan kami dari api neraka. Surga sesuatu yang tidak pernah kita lihat dengan mata, tidak pernah kita dengar dengan telinga kita, tidak pernah kita sentuh dengan indra praba kita. Tapi sebelum kita mendapatkan surga itu, kita sudah memohon kepada Allah, Ya Allah berikanlah surga, berikanlah surga, berikan ridhamu kepada kepada kami. Ketika Allah melihat seorang hamba berdoa seperti ini. Maka Allah merasa punya alasan untuk ikut campur tangan membantu orang ini memenuhi harapan harapan Karena Allah tadi juga memberikan janji kepada kita dalam surah Al Baqarah 186. Allahu Akbar. Wa idzasaalaka ibadhi an nifa'in nikorib uji budak wa tedai idzadaan. Valiyastaji buli wal yukminu bila Allahumyar Apabila hamba-hambaku bertanya kepada aku jawablah aku ini dekat. Karena Allah dekat, jangan sungkan. Untuk kita berdoa kepadanya. Berdoalah kamu kepada Aku. Niscaya Aku akan mengabulkan setiap permohonan orang yang berdoa dengan catatan dengan syarat. Tersebutkan ada tiga syarat. Yang pertama adalah fal yastaji buli hendaklah mereka selalu memenuhi perintah-perintah Allah. Yang kedua wal yuk minubib beriman kepada Allah. La allahum senantiasa berada di jalan yang lurus. Intinya adalah kita berdoa di mana dalam kehidupan sehari kita ini bersih dari segala dosa. Bagaimana mungkin sebuah doa itu akan diterima sementara saat kita berdoa penuh dengan kelimpang dosa dan maksiat? Itu yang pernah dikatakan oleh Saidina Umar Khattab ketika menyaksikan ada seorang berdoa dengan sungguh-sungguh sementara pakaian yang dipakai, harta yang dia makan itu adalah harta dari yang haram. Bagaimana mungkin doa bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan seperti itu? Maka Doa yang besar itu akan mendatangkan intervensi. Doa yang efektif akan mendatangkan suatu intervensi Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu in tansarullahu Wahai orang beriman, taatlah agama Allah, niscaya Allah akan menolong kamu. Itu yang bisa mendatangkan satu intervensi Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian yang keempat, Bagaimana supaya kita bisa memancing Membujuk Allah untuk bisa ikut campur tangan dalam urusan kita Milikilah sifat-sifat yang dicintai oleh Allah Kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran Banyak sekali ayat-ayat yang dikunci atau ditutup dengan kata-kata Innallaha yuhibbu Sesungguhnya Allah cinta Innallaha yuhibbul tawabin dan ia hubu al Allah suka pada orang yang bertaubat dan orang yang mensucikan dirinya. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah cinta kepada orang yang adil. Kalau Anda ingin mengundang intervensi Allah, jadilah orang yang adil. Kalau Anda ingin mengundang intervensi Allah, jadilah orang-orang yang selalu bertaubat. Amalkan apa yang menjadi kecintaan Allah. Kalau kita mengamalkan apa yang dicintai Allah, maka Allah punya alasan untuk membantu kita. Dan sebaliknya. Jangan pernah melakukan apa yang dilarang Allah Karena itu akan menunda Intervensi Allah kepada anda Saya jadi teringat sahabat FM, Ketika Lagi-lagi Sayyidina Umar Khattab memberikan pesan kepada Para komandan-komandan pasukannya Yang akan bertempur menghadapi musuh-musuh Islam Beliau mengatakan Aku tidak takut Berapapun canggihnya Senjata yang dimiliki musuh kalian. Aku tidak takut berapa banyak pasukan yang akan melawan kamu. Aku tidak takut. Berapa uang yang mereka punya? Berapa logistik yang mereka miliki? Yang aku takutkan apabila di antara kalian sudah mulai ada yang berbuat maksiat. Karena kemaksiatan yang terjadi dalam pasukan kita, pasukan muslim akan mendatangkan musibah, bukan mendatangkan barokah. Ini salah satu syarat untuk mengundang intervensi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menjaga Jangan sampai melakukan sesuatu yang tidak disukai Allah Dan yang kelima adalah Bagaimana kita berupaya untuk Memperluas Daya pengaruh kita dalam hidup Memperluas infrastruktur di dalam hidup Maksud saya begini Kalau saya membangun sebuah runway, landas pacu panjangnya 200 meter lebarnya 10 meter maka tidak ada satupun pesawat yang berbadan lebar Boeing atau Airbus yang akan mendarat di runway saya karena runway ini terlalu sempit, tidak cukup untuk take off pesawat besar daripada saya memikirkan pesawat besar itu mau mendarat atau tidak, lebih baik saya fokus untuk membangun runway yang lebih panjang. Saya buat runway yang panjangnya 10 km, lebarnya 2 km. Apa yang terjadi? Maka otomatis pesawat berbadan lebar pun akan mendarat di situ. Kenapa? Karena ini runway yang cocok. Begitupun dalam kehidupan. Bagaimana mungkin Allah akan intervensi, campur tangan dengan Anda kalau Anda tidak memiliki infrastruktur yang cukup memadai? Tidak punya infrastruktur yang cukup luas? Sehingga Allah tidak punya cukup alasan untuk membantu Anda Jadi fokus Anda adalah bagaimana memperluas infrastruktur Memperlebar infrastruktur Selanjutnya Nanti riski, barokah, kemuliaan, karisma Dan segala macam jenis Yang dibutuhkan dalam kehidupan ini Supaya kita lebih sukses Allah akan berikan pada kita Dan ketika Allah intervensi tidak selalu harus Allah langsung. Allah punya banyak aparat untuk membantu kita. Walillahi junudu sama wal ardi sesungguhnya Allah mempunyai aparat di langit dan di bumi untuk bisa menolong kita. Subhanallah, kita membayangkan kalau ini diterjemahkan di dalam satu rumah tangga, diterjemahkan dalam satu usaha, diterjemahkan dalam satu bangsa. Maka sebenarnya yang menjadi pemegang saham di rumah tangga kita pemegang saham di perusahaan kita Pemegang saham di dalam bangsa ini yang terbesar dan mayoritas itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya sebut dengan istilah God corporate governance, bukan sekedar good corporate governance tapi God corporate governance. Seorang presiden direktur bukan bertanggung jawab kepada presiden komisaris atau komisaris utama. Tapi seorang presiden direktur bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pemegang saham mayoritas di perusahaan kita. Kalau ini sudah kita lakukan dan kita tanamkan dalam diri kita Subhanallah. Maka bersiap-siaplah anda untuk menerima nikmat yang tidak ternilai harganya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik sahabat Rasifm, kita akan sambung setelah ini. Sahabat Rasifm, kita tiba di segmen akhir dari acara Sahabatan Solusi. Masih seputar manusia pilihan Kita sudah membahas Alhamdulillah sudah membahas 4 nilai Tulus Pasrah Kemudian juga sudah kita bahas tentang Mandiri dan bersih Selanjutnya kita bahas tentang nilai Yang kelima dan yang keenam Yang kelima adalah Kita harus memiliki satu ketangguhan Manusia pilihan Allah adalah manusia yang tangguh Kalau dalam bahasa Al-Quran itu disebut dengan ungkapan Istiqomah Innaladzina qalu rabbunallahu thumma istakamu tatanazzalu alaihimul malaika Allatakhafu ta'hzanu Wa abshiru biljannati latikuntum tu'idun orang yang beriman dan istiqomah. Bahkan Nabi mengatakan, seutama-utamanya amalan adalah aamanu tsummastaqim. Engkau beriman kepada Allah dan kemudian engkau istiqomah. Tangguh. Apa hmm. makna tangguh di sini? Sahabat Asfem, untuk mencapai satu hasil yang besar membutuhkan harga kita mau beli barang yang mahal, pasti harganya Barang yang bagus, pasti harganya mahal Barang yang berkualitas tinggi, pasti harganya pun juga akan lebih tinggi Begitupun kita Untuk bisa mendapatkan Ganjaran yang tinggi, ganjaran yang besar Surga, surganya Allah Berkahnya Allah, nikmat Allah Maka kita pun harus menebus dengan harga yang mahal dan untuk menempuh harga yang mahal itu Tidak lain dan tidak bukan adalah pengorbanan Jadi sebenarnya orang tangguh itu adalah orang-orang yang siap berkorban Mereka adalah orang-orang yang disebut juara Bukan sekedar menjadi pemenang Karena bisa saja seorang pemenang itu Belum tentu juara Tapi insya Allah seorang juara pasti dia pemenang Kalau pemenang Dia hanya sekedar memenangkan sebuah pertandingan tapi kalau yang sebut juara itu Dia pernah gagal, dia pernah jatuh Tapi dia bangkit lagi Itu yang sebut dengan tangguh Manusia-manusia pilihan adalah manusia-manusia yang Selalu bangkit dari setiap musibah yang menimpanya Dari setiap kegagalan yang dialami Dari setiap kekecewaan dan kesulitan yang dialami Dia bangkit lagi, bangkit lagi Dia tidak pernah peduli Berapa banyak dia harus bangkit kembali Karena setiap dia bangkit setelah gagal Dia semakin kokoh Semakin kuat Semakin matang Itu yang saya sebut dengan ketangguhan Tegar Seorang ibu yang ditinggalkan oleh Suaminya Ternyata jauh lebih tegar dalam mendidik anak-anaknya Dan anak-anaknya menjadi lebih dewasa dan matang Begitupun Rasulullah Ketika lahir sudah ditinggal ayahnya Dalam usia lima tahun sudah ditinggal oleh ibunya Tumbuh menjadi pribadi yang tangguh Tidak takut pada celahan Tidak takut melawan arus Siap berbeda Siap tampil beda Kenapa? Karena dia sudah punya satu ketangguhan Setiap kesulitan itu dihadapi dengan senyuman Setiap musibah dihadapi dengan kesabaran Itulah hakikat orang yang tangguh Anda pernah melihat Ban mobil kalau anda tendang ban mobil itu Maka tendangan itu akan berbalik ke arah anda Semakin keras anda menendang Maka semakin keras dia akan berbalik Contohlah Seperti ban mobil Ketika anda menendang Dia akan memberikan feedback Semakin anda itu ditekan Semakin memberikan satu kekuatan yang luar biasa Maka saya banyak menemukan orang-orang yang Hebat Orang-orang yang sukses Itu adalah orang-orang yang sudah teruji lewat satu kesulitan-kesulitan tumbuh menjadi pribadi yang tangguh pengusaha yang tangguh suami yang tangguh seorang ibu yang tangguh dalam mendidik anak seorang guru yang tangguh menghadapi siswa siswanya ketangguhan itu berangkat dari suatu kesulitan ketangguhan berangkat dari sebuah kegagalan baik sahabat Ras FM kita masih menyimpan satu nilai lagi seorang manusia pilihan dan kita masih panjang dalam mengikuti seri manusia pilihan ini Tetaplah selalu stay tune Di 95,5 FM FM, Jakarta Sehingga nanti anda akan mendapatkan Satu gambaran yang utuh tentang manusia pilihan Allah Subhanahu Sampai jumpa Pada STS yang akan datang Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan Bermanfaat buat anda semua Sukses itu penting Tapi menjadi bahagia jauh lebih sukses Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh